Pak Heri Selamat siang s i l a k a n Pak Heri Pastilah kita maunya muka baru Bu Buka lama, bisanya apa Nanti balik lagi sama, korupsi, gak terurus Kita mau presiden yang baru nanti Itu bisa mengontrol menteri-menterinya Mengontrol kepala-kepala kepala daerah yang ada Supaya sinkronisasi Kita berapa tahun merdeka Tapi Indonesia begini-begini a j a Malu dong Bu Kekayaan alam kita sangat besar r a k y a t kita juga bukan orang bodoh p i n t a r p i n t a r kok m a s a negara kita b e gini terus makasih makasih Pak Heri Ibu Basti ya selamat siang selamat siang Ibu s i l a k a n ya kalau menurut saya muka lama juga n gak g apa-apa a -apa. s a u muka lama itu mempunyai rasa persatuan kebangsaan yang bagus misalnya kalau saya dan saya wanita juga saya mendukung Ibu Mega wakilnya Pak Jokowi misalnya パパさん fate, atory, nah, はパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさはんはパパさんはパパさんはさんはんはんはパパさんはパパささんはパパささんはパパさんはパんはパパさんはパパさんはパパんはんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんはパパさんんはんはんはんはんはんはんはは パンロやあ、そういうのも大変なこ Indonesia perlu seorang yang kuat gitu, yang betul-betul bisa... Apa ya... Rakyat Indonesia tuh mesti dikerasin, men. m a g Saya s e tuju dengan、uh, grup-grupnya DKI itu, Pak a h o k itu. Nah,、hmm. orang kita mesti dikerasin ya. Kalau enggak,、uh, laluin entah s i a n ambur-adul. Dimana negara ini, coba? Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Endro. Pak Ferry. Iya, selamat siang. Selamat siang, silahkan, Pak. Iya, kalau menurut saya... Itu sangat betul ya Apalagi contohnya di beberapa daerah Terutama di Jakarta dengan pemimpin baru ternyata hasilnya positif, mungkin di Surabaya juga wali kotanya bagus, atau nanti di Jawa Tengah ini juga b a r u s a h a t e r p i l i h y a n g baru semoga enerjanya juga b a g u s a h jadi dari pattern itulah akhirnya banyak yang berpendapat bahwa pemimpin baru yang b e r s i h jujur, dan bisa memimpin ya, bukan hanya memanage gitu. jadi bisa memimpin negara kita dan i n d i k a t o r n y a jelas ya pertumbuhan ekonomi jadi bagus pendidikan bagus, kematian manusia juga makin meningkat dan kemiskinan Semakin berkurang lah, itulah yang dicari gitu. Jadi ya semoga tahun 2014 ada pemimpin baru yang timbul baik dari bukan yang dari militer a t a u p u n dari partai politik, tapi pemimpin independen seperti dulu Pak Jokowi atau hal-hal yang bisa memimpin dengan baik dari Indonesia jadi makin maju dan ya percita di dunia internasional. Terima kasih. Selamat, Alfie. Selama sistem TPL itu diterapkan itu susah. a h l パーティーサートフィギュアのパーティーサートフィギュアの Yang harus lewat DPR, DPR, ANU DPR itu harus 20 persen. Itu mimpi, Bu. Itu loh. Jadi, kecuali kalau pemilu dan pemilu logisasi t itu jadi satu pilpresnya. Jadi, bukan dua kali pilihan, itu mungkin baru bisa gitu dari saya. Terima kasih. Sore Pak Firman.、Sorry. ya, silakan Pak. Saya、so, ini hasil s e p e y a パーマ Selamat sore Pak Hari Saya setuju banget itu Saya setuju banget dengan、uh, Pempat Terutama Muka-muka lama itu yang Rasanya mukanya terlalu tebel ya Sudah tahu jelas Buat rekodnya jelek Apa segala masih aja mau masuk gitu Itu udah, udah n g a laku kayaknya Jadi kita cari orang yang cinta Cinta bangsa Dan cintakan air Bukan orang yang cuma ngomong, Pak Terima kasih 633 9160 Silahkan masih dibuka bagi Anda yang juga ingin Beropini Pak Prabu, selamat sore Selamat sore silahkan, Pak. Kalau muka-muka lama itu kan kita sudah tahu Keburukan mereka Sehingga Kita gak bisa berharap banyak Sementara wajah-wajah baru Kita belum tahu baik buruknya Tapi paling n g g a k Seburuk-buruknya sama dengan yang lama Jadi mendingan kasih coba Calon-calon、uh, baru deh Yang muda-muda b e t i m a h sueda dan sebagainya Jangan yang udah muka-muka lama yang udah korupsinya terbukti Terima kasih s i l a h a n m a k a i Ya sangat setuju dengan、uh, apa yang ditulis Kompas Karena Muka-muka lama ini kelihatannya banyak Hutang コレタメンカンとブネーウィンポニャハラパンやサンアクサー、デンキタハラ、アパラジエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーエネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネ Ya, selamat sore、mm -hmm. Ya, terima kasih Bu、uh, Kalau menurut saya muka b a r atau muka lama sama saja ya Tergantung dari v i s i m i s i mereka Karena menurus-menurus t negara ini bukan suatu Menurus suatu perusahaan yang kecil Banyak negara, apa namanya, kota-kota atau p e l u a n a transursi j a i menurut saya selama v i s i m i s i n y a bagus Itu menurut saya bagus sekali. Jadi muka lama atau muka lama, m u baru sama saja. Terima kasih. s l a h y a n Pak a l i Saya kira wajar bahwa survei itu memang pati s menginginkan p e r u b a h a n kepadusan. Muka-muka lama t u ya begitu, lama benar gerakannya. Saya kira butuh Indonesia nya butuh orang yang punya hati dan benar-benar punya, punya, punya visi untuk membangun negaranya, punya h a p i n y a エピテキャラクターに行くときは、オラクターに行くときは、オランスコピーやキャラクタときは、オは、オランスコピーやキャラクターに行くときは、オランスコピーやキャラクターに行くときは、オランスコピときは、オンターにスに行くときは、